Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Most Gracious, the Most Merciful. Peace be upon you and the mercy of Allah and His blessings. The honour وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها و كل محدثة بنع وكل بنع ضلالة وكل ضلالة في النع. Alhamdulillah, ibu-ibu kita bisa berjumpa kembali setelah pada Rabu yang lalu kita ada halangan diganti hari Rabu sekarang. Pertemuan kita terakhir kita sudah membahas tanda-tanda seorang hamba cinta kepada Allah. Yaitu ada tiga Pertama Mendahulukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Kedua Mencintai orang-orang yang Mencintai Allah Dan memusuhi orang-orang yang Musuhi Allah Dan yang terakhir yang ketiga Adalah mengikuti Sunnah Nabi SAW Orang kita juga sudah menjelaskan bahawa syahadat la ilaha ilallah tidaklah sempurna Kecuali harus disertai dengan syahadat Muhammad Rasulullah Dan poin terakhir yang kita bahas adalah e, Mengkompromikan keterangan-keterangan hadis. Yang menjelaskan bahwa dua kalimat syahadat itu Sebagai penyebab masuknya seorang kepada surga Dengan hadis-hadis yang berisi ancaman neraka Bagi orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa tertentu Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan kita yang terakhir kita masuki sekarang kepada pembahasan tentang takrif ibadah, tentang masalah ibadah, syarat-syarat ibadah, dan penjelasan tentang jenis-jenis ibadah. Kita mulai dari takrif atau definisi ibadah. Ibadah yang berasal dari kata abada, ia butuh ibadatan memiliki beberapa makna. Makna pertama, kalau yang dimaksud dengan ibadah di sana adalah al-muzdalal dan al-musakhir. Al-muzdalal, al-musakhir itu artinya yang di yang dikuasai Yang diatur Maka Al-Abdu Atau Hamba Maknanya mencakup seluruh makhluk Sebab seluruh makhluk adalah ditundukkan dan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh makhluk itu Sudah ditentukan Takdir dan ketentuan untuknya Allah berfirman dalam Yasin ayat keempat puluh La syamsu yanbaghilaha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar Matahari tidak akan bertubrukan dengan bulan dan malam tidak akan mendahului siang Jadi semua makhluk berjalan pada alurnya, sampai pada masa yang telah ditetapkan, tidak akan melenceng, walaupun hanya sedikit Dalam surah Maryam, ayat ke-93 Allah berfirman, In kullu mangfis samawati wal ardi Illa atallaha illa atarrahmana Ada Tidak ada Satu makhluk pun di langit Ataupun di bumi Kecuali Makhluk itu Datang kepada Allah Sebagai seorang hamba Oleh karena itu Maka seluruh makhluk Adalah hamba Yang beribadah Ini makna ibadah yang pertama Jadi ibadah yang pertama adalah ketundukan Karena seluruh makhluk adalah tunduk Seluruh makhluk adalah e, Dikuasai, diatur, ditundukkan, Maka seluruh makhluk berarti hamba dan seluruh makhluk berarti ibadah Kedua kalau yang dimaksud dengan hamba adalah al-abid Al-abid itu orang yang ibadah maka yang dimaksud hamba di sini hanyalah khusus orang-orang mu'min orang kafir tidak lagi disebut hamba. Karena orang kafir tidak ibadah. Allah berfirman dalam Al-Furqan 63, wa 'ibadur rahmanalladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah Ibadur Rahman disebutnya Adalah Orang-orang Yang berjalan di muka bumi Dalam keadaan Tawadu Rendah hati Dan bila mereka Dikata-katai oleh orang jahil Mereka membalasnya Dengan ucapan-ucapan Yang mengandung keselamatan Dalam ayat ini manusia mu'min yang ketika berjalan dia berjalan dengan rendah hati disebut hamba Allah maksud hamba Allah di sini adalah orang-orang mu'min yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah ini makna kedua jadi kalau yang dimaksud hamba adalah yang tunduk yang diatur yang dikuasai maka seluruh makhluk adalah hamba termasuk langit bumi matahari bulan tapi kalau yang dimaksud dengan hamba adalah orang yang beribadah maka maksudnya hanyalah orang-orang mukmin Adapun takrif atau definisi dari ibadah adalah wa ammal ibadatu fahiya ismun jam'un likulli ma yuhibbuhu Allahu ta'ala wa yaridduhu min al-aqwali wal ibadah adalah sebuah sebutan atau istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Segala sesuatu yang dicintai dan diridui oleh Allah. Baik berupa ucapan ataupun amalan. Baik zohir ataupun batin. Jadi apapun yang dicintai dan diridui oleh Allah itu ibadah. Ucapan contohnya zikir. Baca Al-Quran. Dakwah memberi nasihat Itu dicintai dan diridui oleh Allah Atau amalan Seperti umpamanya Nyuci piring Nyuci baju Ngepel Beres-beres Nyapu itu diridui dan dicintai oleh Allah Itu juga Ibadah Jadi makin sering ibu-ibu nyuci Ngepel, beres-beres Makin banyak pahalanya tuh Makanya karena tahu itu berpahala Saya yakin ibu-ibu akan mengerjakannya dengan senang hati Sebab ada balasan Pahala Pahalanya banyak loh Dari beberapa segi Kalau apa? Ngepel Ah, sama aja ibu Ibu sholat tapi sambil ngomel Ibu infak sambil ngomel Oh harus infak lagi nih Capek-capek uh, Nyari duit lah Dapat dikasih ke orang Coba gimana itu infaknya bu Terhapus Pahalanya Gak ikhlas gak ikhlas makanya ibu nyuci, ngepel, nyapu, beres-beres jangan sambil ngomel. nanti pahalanya hilang. bikin kopi untuk bapak, pahala soalnya jangan sambil ngomel. apalagi ya bikin kopinya sambil ngomel pas diberikan nih makan yang habis. Biar puncit tuh perut Wah, dosa jadinya ibu Jadi makin sering ibu bikin kopi untuk bapak Mungkin banyak pahala Apa? Dalam hati, Dalam hati ngomelnya Sama, Allah tahu tuh ibu Suami gak dengar, Allah dengar Nanti ibu, kata orang Sunda Mas capek gawek, barijeng teka pakek Artinya udah capek berbuat Tapi gak dapat ganjaran Kan rugi sendiri Apakah kita mau menghapuskan Membuang pahala kerja kita Dengan omelan Jadi memang capek Memang kesel Sama dengan bapak-bapak Nyari nafkah yang bernilai ibadah Juga capek, kesel, pusing Banyak masalah tapi di sanalah nilai dari ibadahnya. Semua ibadah makin capek, makin berat, makin gede pahalanya, makin gugur dosa-dosa kita. Nabi saw bersabda kepada Fatimah radhiallahu anha ketika haji. Kata Nabi ya Fatimah, pahala yang kamu dapat dalam haji selaras dengan berat atau ringannya rasa capek yang kamu alami makin capek makin banyak pahala makin banyak dosa yang gugur Jadi ibu-ibu yang nyuci pakai mesin cuci dengan nyuci pakai tangan pahalanya beda Karena capeknya juga beda pengorbanannya juga beda Ibu-ibu yang airnya pakai PAM atau pakai jet PAM dengan yang nimba dulu beda juga yang nimbak pengorbanannya lebih berat, lebih banyak, lebih capek. Nilai pahalanya beda. Jadi ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya saum, bukan hanya baca Quran, bukan hanya zikir. Beres-beres di rumah, itu ibadah dan pahalanya dari beberapa segi segi yang pertama menyenangkan semua orang, menyenangkan suami, menyenangkan anak-anak, menyenangkan diri kita, menyenangkan orang lain itu ibadah. Kedua kebersihan Rasul saw bersabda, "Al-tahuru syatrul iman". Kebersihan itu setengah dari keimanan. Ada hadis lain tapi dzaiif, "An-nazafatu min al-iman". Kebersihan sebagian dari iman, tapi dengan lafadz itu dayif. Yang sohiy adalah al-tauhur syatru iman. Yang ketiganya pahala yang ketiganya mengisi waktu dengan hal-hal yang manfaat. Oh, pokoknya banyak deh pahala dari beres-beres di rumah. Saya tidak akan menekankan solat, saub, zakat itu pasti semua orang bernilai ibadah. Tapi saya tekankan ini karena jarang disadari. Sehingga banyak orang yang melakukan ini dengan ngomel seperti yang dibilang tadi. Pahalanya untuk pembantu. Ibu-ibu <laughs> dapat pahala membayar pembantu itu. Ketika Fatimah. Datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya berat bekerja. Harus menggiling gandum. Beres-beres rumah, ngerus anak, melayani suami. Coba minta pembantu atau hamba sahaya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kamu mau sabar, maka bagimu pahala yang besar. Tapi kalau kamu mau, saya akan kasih kamu pembantu. Hamba sahaya untuk membantu semua pekerjaanmu. Apa kata Fatima? Saya sabar aja. Cuma, ada cumanya, Bu. Ada plus minus, Bu. Kalau kita tidak memiliki pembantu, ada ruginya, ada untungnya. Untungnya, jelas, kita gak capek. Eh, kalau apa? Kalau punya pembantu, ya? Iya. Uh, kita awal hidup dari gak punya pembantu dulu. Kalau kita tidak punya pembantu. Untungnya apa? Untungnya kita dapat pahala yang banyak. Godosa juga gugur. Tapi ruginya apa? Terus kita juga gak keluar uang. Apa ruginya? Ruginya adalah kita capek. Waktu kita tersita untuk pekerjaan di rumah. Dan seringkali melalaikan kewajiban yang lebih besar, yaitu melayani suami, mendidik dan mengurus anak-anak. Karena kitanya terlalu rajin mengurus rumah, suami terabaikan. Anak-anak dibiarkan tidak terdidik, pelajarannya juga amruk. Begitu suami pulang yang harusnya disambut oleh ibu dalam keadaan fresh, dalam keadaan seger, dalam keadaan full senyum. Suami pulang ibu-ibu masih belepotan keringat. Terus karena capek enggak bisa terus senyum, manyun aja. Enggak kuat lagi menyajikan air kopi. Mengambilkan tasnya, membukakan sepatunya, menyiapkan air hangat untuk mandinya, gak mampu lagi. Pas malamnya ibu-ibu karena capek terus pegel-pegel langsung tidur, suami menyun. Apa yang terjadi? Yang terjadi hambar hubungan antara suami istri. Kedekatannya berkurang. Anak-anak tidak terdidik. Kemudian pelajarannya juga tidak terkontrol. Akhirnya rankingnya turun. Eh, turun apa naik? Turun sih bagus dari 10 jadi 3 gitu ya. Naik rankingnya dari ranking 1 jadi ranking 12, dari ranking 20 jadi tambah bodoh. Nah, ini berbahaya. Ruginya di sana. Andai tapi tidak semua ibu-ibu begitu. Tapi banyak yang seperti itu. Suami merasa, aduh saya tidak terperhatikan. Pas berangkat, bu saya berangkat. Ibu-ibu di dapur atau di air. Iya, hati-hati di jalan. Nggak nyamperin, nggak ngantar sampai halaman atau nggak ke, ngantar sampai ke pintu. Nggak tahu apakah uh, bajunya rapi atau tidak. Nggak tahu apakah kaos kakinya terbalik atau tidak. Begitu pulang, bapaknya, bu saya pulang. Ya, masih di dapur juga. Tidak disambut, tidak ditanya, tidak dihibur. Bapak capek, ibu juga capek. Dan yang capek biasanya perasaan dan jiwanya sensitif. Mudah tersinggung. Ingin diperhatikan, ingin sama-sama dihibur, tetapi karena sama-sama capek, gak bisa saling menghibur, sama-sama sensitif, sama-sama punya masalah, sedikit ada pemicu bisa berantem. Ini kerugiannya. Bila demikian yang terjadi, maka tidak apa-apa. Ibu mengorbankan pahala beres-beres di rumah dan menyerahkannya kepada pembantu, asal lebih bisa memperhatikan suami dan anak-anak. Karena hubungan dengan suami dan anak-anak jauh lebih penting. Jauh lebih harus diprioritaskan. Jadi kalau umpamanya kondisinya seperti itu, gak apa-apa bayar-bayar pembantu 300-400 ribu per bulan, tapi hasil yang dicapai, yang dirasakan oleh kita, berupa keharmonisan suami istri, anak-anak menjadi pinter dan terkontrol, serta terdidik itu jauh lebih berharga daripada uang 300 atau 400 ribu per bulan. Jadi itu amalan-amalan lahir, juga termasuk ibadah. Fa dhahirukat talaffuz bisyahadatain wa iqamati shalah wa ita'iz zakah wa saumi wal hajj wal jihad fisabilillah wal amri bil ma'ruf wan nahi an munkar. Contoh amalan amalan zahir adalah mengucapkan dua kalimat syahadat mendirikan salat menunaikan zakat saum haji jihad di Allah amar ma'ruf nahi munkar wa igathatil malhuf memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya menolong membantu orang yang didolimi mengajari kebaikan kepada manusia mendakwahi mereka ke jalan Allah dan melakukan hal-hal yang mubah, tapi dengan niat yang benar dan cara yang mengikuti sunnah rasul. Itu semua ibadah. Walaupun hukum asal mubah. Seperti makan, minum, ke. Hal-hal yang mubah, tapi dengan niat yang baik dan cara yang mengikuti sunnah rasul. Contoh, makan. Makan mubah. Tapi dengan niat yang baik, saya makan biar saya kuat, pas sholat, pas uh, amar ma'ruf munkar, pas ibadah, saya tidak lemes. Saya bisa bersungguh-sungguh lebih konsentrasi. Dengan niat itulah, saya makan. Bukan asal senang-senang. Bukan hanya menikmati rasa dari makanan itu. Terus caranya, juga mengikuti sunnah rasul. Sambil duduk. Pakai tangan Kanan, pas awal mau makannya, Bismillah dulu. Kemudian, setelahnya ada doa. Gimana bu doa, habis habis makan? Alhamdulillahilladzi. Terus? Alhamdulillahilladzi wa warazakani min ghairahulin minni wala kuwa. Itu yang sahih. Sewet Imam Abu Dawud dengan sanjuns. Adapun Alhamdulillahiladzamana wasakonawa wajanaminal ja wa ja muslimin itu doaif jangan dipakai. Kalau doa sebelum makan apa bu? Bismillah saja tanpa Ar Rahman Ar Rahim ya. Tapi tanpa sajad juga bu Bismillah sudah. Adapun doa yang banyak dibaca oleh kaum muslimin yaitu apa bu doa um, mau makan yang banyak dibaca oleh kaum muslimin teh Allahumma barik lana fi marzak tanah fakir wakina ada benar itu juga doa bukan berasal dari rasul shallallahu alaihi wasallam jangan diamalkan kata sya'ar al-bani Fa inna khair al hadi hadi muhammadin saw sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi sebelum makan hanya Bismillah tanpa ar rahman ar rahim Bismillah am langsung kemudian setelah selesai dari alhamdulillah diat amani hada warazakanihi bin ghairi hulimin walakwa Makan yang tadinya hukum asalnya mubah tapi diniatkan dengan niat yang baik dilaksanakan sesuai sunnah rasul berubah jadi ibadah. Tapi jangan disimpulkan kalau begitu makin banyak dan sering makan makin banyak pahala. Nanti terkena batasan kluwastrobu wala tusrifu makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Kata Nabi S.A.M. Nahnu qawmun lana'kulu hatta najub. Kami adalah orang-orang yang tidak makan. Sebelum lapar dan berhenti. Sebelum kenyang. Nah jadi. Perkara yang mubah. Tapi kalau diniatkan dengan niat yang benar, dilaksanakan sesuai sunnah rasul, jadi ibadah. Ke WC juga begitu, mau tidur juga begitu, dan seterusnya. Termasuk, termasuk, bercanda antara suami dengan istri, seperti balap lari, bu. Umpamanya ya, berangkat sama istri. Jalan-jalan berdua untuk agar sehat, fresh Kalau fresh, sehat, seger Nanti efeknya banyak positifnya Terus berdua, enggak ada orang lain Ayo balap bu, kita balap yuk Siapa yang lebih dahulu Enggak apa-apa balap Sebab itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Aisyah anha. Pada waktu balap yang pertama Nabi kalah Karena Aisyah waktu itu masih muda Masih anak-anak Kenceng larinya Nabi kalah Setelah beberapa tahun kemudian Aisyah sudah menggemuk badannya Nabi dan Aisyah berangkat beserta para sahabat Para sahabat oleh Nabi disuruh Ayo kalian jalan duluan Setelah semua jalan Nabi dan Aisyah berdua Kata Nabi lari lagi yuk Nah setelah lari Nabi yang menang Sebab Aisyah sudah gemuk waktu itu Kata Nabi, seri, lunas, satu-satu dulu saya kalah, sekarang saya menang. Itu benar-benar ibadah. Makanya ketika sahabat sudah menikah lalu ditanya oleh Nabi dengan siapa kamu menikah dengan gadis atau janda? Kata sahabat itu saya nikah dengan janda. Kata Nabi, "Hal luma bikran tulaibu ka walut wa tulaibuha? Kenapa kamu tidak menegah gadis sehingga kamu bisa bercanda dengan dia, dia juga bisa bercanda dengan kamu?" Ini menunjukkan bercanda suami istri yang hukum asalnya mubah, kalau niatnya bagus dan caranya benar akan berubah menjadi ibadah. Itu contoh ibadah-ibadah yang dohir. Adapun contoh ibadah batin, ibadah hati adalah iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, hari akhir dan takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Takdir yang baik, contohnya, ya kita dapat rizki, kita dapat kesehatan, kita dapat kesenangan, kebahagiaan, dan contoh takdir yang buruk. Kita dapat musibah, kita sedih, kita dihina orang, kita mengalami kerugian. Itu contoh-contoh takdir yang buruk. Nah, baik yang baik ataupun yang buruk, kita imani. Sebagai suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini termasuk ibadah batin. Khasyah dan khawuf. Khasyah itu takut. Khawuf juga takut. Ini amalan hati. Bedanya antara khosyah dengan khauf adalah. Kalau khosyah adalah rasa takut yang disertai dengan ilmu. Tahu alasannya kenapa dia takut. Dan tahu juga apa yang ditakuti. Makanya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para Ulama. Orang-orang yang berilmu. Allah berfirman. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya. Hanyalah ulama. Disebut innama yakshya. Dengan khasyah. Karena ulama takut kepada Allah itu berdasarkan ilmu. Kenapa harus takut kepada Allah? Sebab Allah itu syadidul iqaq. Allah itu maha keras siksanya. Mahda syat azamnya. Makanya takut. Allah itu pencemburu. Lebih cemburu daripada makhluknya kepada sesama makhluk. Nah, karena itulah kita takut. Jadi, kalau khasyah takut kepada sesuatu berdasarkan ilmu. Tahu alasan takut dan tahu apa yang ditakut. Kalau khauf, takut terhadap sesuatu yang belum tentu, belum pasti. Kadang-kadang dia sendiri gak tahu apa yang ditakutinya itu. Sebagai contoh umpamanya, kalau kita malam-malam sendirian lewat di tempat yang sepi. Takut. Tapi apa yang ditakuti? Enggak jelas. Mungkin takut di sana ada orang jahat. Lalu dibegal. Dibegal tuh dirampok. Atau takut jangan-jangan di sana ada binatang buas, ada ular. Ada kalajengking. Atau takut jangan-jangan di sana ada jin yang jahat. Tapi apa yang akan terjadi kalau kita lewat sana? Kita belum tahu pasti. Dan mungkin aja enggak akan terjadi apa-apa. Penjahat enggak ada, ular juga enggak ada, jin ada tapi enggak mengganggu gitu. Tapi kita takut melewati tempat itu malam-malam sendirian. Ini disebut khauf. Jadi khashyah, takut, khauf juga. Demikian juga roja tawakal roja itu berharap tawakal rug berserah diri atau e, tawakal itu menyandarkan diri kepada Allah rugbah rugbah itu hampir sama dengan roja rugbah itu juga berharap isti'anah isti'anah itu minta pertolongan kepada Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang bisa memberikan pertolongan seperti itu kecuali Allah. Juga al-hub. Rasa cinta, benci karena Allah, berkasih sayang karena Allah, bermusuhan juga karena Allah dan seterusnya, itu termasuk ibadah-ibadah batin. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Jadi apapun bentuknya, siapa atau bagian apapun dari kita yang menjadi pelakunya, selama hal tersebut dicintai dan diridui oleh Allah, maka itulah ibadah. Kita umpamanya iman kepada Allah, para malaikat kitab itu adalah diridui dan dicintai oleh Allah, berarti ibadah. Kita takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, Bermusuh, memusuhi, membenci Karena Allah Itu semua diridui oleh Allah dan itu adalah Ibadah Jadi Ibadah adalah Segala sesuatu Yang dicintai dan diridui oleh Allah Baik berupa ucapan Ataupun amal perbuatan Baik lahir Maupun Batin, itu adalah ibadah. Tersenyum kepada orang, hukum asalnya adalah mubah. Tapi kalau dengan niat yang baik senyum itu, untuk dengan niat menyenangkan orang yang diajak senyum, caranya juga benar, tulus, itu ibadah. Makanya yang banyak senyum. Ini makna ibadah dari segi ta'rif atau definisi. Adapun dari aspek lain dari aspek fondasi atau dasar ibadah. Maka ibadah Wajib disertai dengan tiga aspek. Tanpa tiga aspek ini tidak sahlah ibadah itu. Tiga aspek ini pertama adalah mahabbah atau cinta. Yang kedua roja harapan. Yang ketiga khauf atau takut Wajib ibadah itu disertai dengan tiga ini mahabbah cinta kepada Allah Roja, harapan kepada Allah Dan khauf, takut kepada Allah Tanpa salah satu diantara tiga ini Tanpa ketiga-tiganya Salah satu aja umpamanya tidak termiliki Maka ibadah tersebut menjadi berkurang. Makanya orang-orang salaf as-shalih pernah mengatakan man abadallaha bil hubbi wahdah fa zindiq. Wa man abadahu biraja'i wahdah fa huwa murji' وَمَنْ أَبَدَاهُ بِالْخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُورِي وَمَنْ أَبَدَاهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالْرَجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُؤَاهِدٌ <وَحِن> Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya atas landasan cinta saja, tanpa raja, tanpa khuf, dia ini zindiq, zindiq itu susah, Sufi. Seperti kita mengenal ada seorang tokoh sufi wanita namanya Rabiah Al-Adawiyah. Dia hanya hanya beribadah kepada Allah atas dasar cinta aja, Tidak ada khawf, tidak ada rojak. Sampai sebuah doa yang terkenal dan dianggap bagus oleh masyarakat awam tapi buruk menurut syariah. Dia berdoa ya Allah. Apabila engkau, apabila aku beribadah kepadamu hanya karena ingin surgamu, jauhkan aku dari surga itu. Kalau aku beribadah kepada engkau karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka itu. Tiadalah aku beribadah kepadamu kecuali hanya besarnya cintaku kepadamu. Pernah Rabi'ah ditanya apakah engkau mencintai Rasulullah? kata dia besarnya cinta saya kepada Allah memenuhi seluruh ruang hati saya sehingga tidak tersisakan untuk mencintai selainnya bayangkan ini cinta iman macam macam apa itu padahal cinta itu tidak bisa dihitung secara matematis kalau umpama kita punya anak pertama Kecintaan kita, Atau belum punya anak Cinta kita 100% untuk istri Lahir anak pertama Apakah 50% 50% Enggak Ke istri tetap 100% Ke anak pertama juga 100% Lahir anak kedua Apakah jadi dibagi tiga Enggak semuanya 100% Kadar kecintaan kita Kepada istri Kepada anak pertama kedua ketiga Sampai anak sepuluh Tetap segitu, tidak berkurang. Kita punya satu istri, cinta 100%, nikah lagi. Jadi istri yang, jadi dua istri. Apakah 50-50? Enggak. 100%, itu juga 100%. Sama. Jadi, tidak berarti kalau 100% ke sini, yang lain tidak kebagian, walaupun 1%, enggak. Enggak. Cinta itu sekali lagi tidak bisa dihitung secara matematis. Nah, jadi siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berlandaskan cinta, dia zindir. Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan roja, apa roja itu, Bu? Harapan, dia murji. Murji itu orang yang berfaham murjiah. Murji'ah siapa? Murji'ah itu orang yang berkeyakinan bahawa iman ini tidak berkurang, tidak bertambah dengan kemaksiatan atau dengan ketaatan. Itu kata murji'ah. Dan iman ini cukup di hati. Asal ada iman, sudah beres. Walaupun dia maksiat, Walaupun dia melakukan dosa besar. Imannya tidak terkurangi sedikit pun. Makanya mereka meyakini langsung masuk surga. Orang murjiah ini menyamakan imannya para nabi dengan imannya orang-orang yang ahli maksiat. Ahli maksiat memiliki iman dan imannya tidak terkurangi dengan kemaksiatan bahkan menurut murjiah Fir'aun juga kalau begitu termasuk orang beriman, karena dalam hatinya Fir'aun juga iman kepada Allah ketika di akhir hayatnya Fir'aun kan menyatakan, aku beriman bahwa tidak ada ilah, sesembahan yang sebenarnya kecuali ilah yang disembah oleh Bani Israel Makanya Murji'ah harapannya gede. Wah, walaupun banyak dosa ahli maksiat tenanglah surga sudah di tangan. Roja saja yang didahulukan. Roja yang dimaksud bukan radio, Bos. Bu, Tapi harapan. Itu hanya berdasarkan roja. Murji'ah Orang yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan harapan saja. Tanpa khauf, tanpa mahabbah. Dia murjiah. Awas ini ucapan saya jangan diplesirkan. Oh roja temurjiah. Jangan. Sebab ada radio tertentu yang lain. Orang tertentu, komunitas tertentu. Oh radio roja itu radionya orang-orang murjiah. Itu orang terlaluan. Dan siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan khauf saja? Apa khauf itu? Rasa takut, tidak ada raja, tidak ada mahabbah. Orang ini haruri. Haruri itu nama lain dari khawarij. Sebab dulu orang-orang khawarij, Bu, itu tinggal di sebuah tempat Namanya Haruro Haruro Makanya orang Khawarij disebut juga Haruriah Orang Khawarij Rasa takutnya kepada Allah luar biasa Besar Makanya mereka ibadahnya kata Nabi SAW Kalian ini merasa rendah hati Rendah diri kalau membandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka. Sholat kalian dibanding sholat mereka. saum kalian dibanding saum mereka. Oh, gak ada apa-apanya. Mereka ahli ibadah yang luar biasa. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dibarengi takutnya ini dengan mahabbah dan roja. Mereka haruru. Haruri ini khawarij. Jadi, orang yang ibadah kepada Allah hanya cinta saja zindik. Orang yang ibadah kepada Allah hanya dengan rojak saja murjiah. Dan orang yang ibadah kepada Allah hanya dengan perasaan khawb saja. Orang itu khawarij. Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang yang berdosa besar kafir halal darah dan hartanya. Pemerintah yang tidak menerapkan aturan Islam, baik sebagian ataupun seluruhnya, kata mereka kafir. Harus digulingkan, boleh dibong. Seperti itu. Itu khawarij. Yang benar menggabungkan ketiga-tiganya adalah, Man abadahu bil hubbi. Wal khawfi wal roja fahuwa mu'minun muwahid. Siapa orang yang beribadah kepada Allah atas landasan cinta, khawf, dan roja, maka dialah mu'min muwahid. Ya mu'min, ya muwahid. Muwahid itu ahli tauhid. Kenapa demikian? Ini perlu penjelasan. Siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan landasan cinta, khauf, dan roja, maka dia mu'min, mu'ahid. Tiga-tiganya punya andil besar. bu Dalam memupuk ketaatan kita kepada Allah secara tulus, ikhlas, dan benar. Dan dengan semangat yang tinggi. mahabbah atau cinta. Bila disertakan dalam ibadah yang kita lakukan. Maka rasa cinta itu akan memberikan rasa senang dan semangat dalam melakukan ibadah itu. Akan memberikan rasa senang. Suka. Petah dalam melakukan ibadah. Karena dasarnya cinta. Kita melaksanakan perintah. Dari yang kita cintai. Umpamanya ya. Umpamanya. Seorang suami yang mencintai anak dan istrinya dengan kecintaan yang besar. Anak istrinya ingin basuh. Tapi hujan. Harus pergi kira-kira satu kilo. Dengan senang hati demi kesenangan kebahagiaan anak dan istri yang dia cintai, dia ambil payung. Dia pergi di perjalanan senang happy suka karena tahu ini adalah keinginan orang yang dikasihi dan dicintainya semangat walaupun dia harus basah kuyup walaupun harus kotor walaupun harus melangkah senang aja begitu pulang ini basoannya panas sangat pedas Melihat anak istri memakannya dengan lahap. Oh, bahagia dan senangnya bukan main. Berbeda dengan kalau kita mengerjakan suatu amalan dari orang yang tidak kita cintai. Nah, tadi ngomel. Coba tanya bu para mahasiswa ketika diperintah oleh dosennya. Coba kalian bikin tugas ini. Nurut tidak? Nurut. Tapi ngomel itu dosen killer banget. Ya harus meresume buku yang tebalnya 800 halaman dalam semalam. Umpamanya, Tapi dia kerjakan sambil ngomel. Dikerjakannya bukan karena cinta kepada orang yang memerintahkan. Bahkan dibenci itu dosen. Aduh killer amat ini. Kalau ketemu di hutan berdua udah saya sekik gitu. Nah umpamanya. Tapi dilaksanakan itu perintah si dosen. Karena takut tidak diluluskan. Tapi mengerjakannya sambil ngedumel, ngomel. Uh, oleh karena itulah, akan beda rasanya melaksanakan perintah dari yang kita cintai dengan melaksanakan perintah dari yang tidak kita cintai. Jadi kalau ibadah yang kita lakukan dilandasi atas dasar cinta yang besar kepada Allah... Maka kita akan mengerjakan perbuatan itu dengan senang hati. Kita sering ya mendengar kisah-kisah anak-anak muda ketika mereka berpacaran dan tidak mengenal ajaran Islam. Tapi dari rasa cinta dan mengungkap keungkapan atau pengorbanan dari rasa cintanya itu kelihatan besar umpamanya ketika mau menemui kekasihnya Kata kasih jangan ke sini, hujan besar. Apa kata pacarnya? Enggak apa-apa. Ada payung kok. Kan seperti itu. Oh, ada ada gelap, ada gelap, ada petir menyambar-nyambar. Gak apa-apa, saya akan bawa antena penangkal pir. Pokoknya, asal bisa berusaha menemui orang yang dikasihinya. Pokoknya, seperti itu. Itu rasa cinta. Kedua, khauf atau rasa takut bisa menyebabkan orang itu hati-hati dalam bersikap agar tidak mengundang kemarahan yang ditakutinya. Hati-hati dalam bersikap. Agar tidak mengundang kemarahan dari yang ditakutinya. Umpamanya kita takut tidak lulus. Tidak diluluskan pada mata kuliah tertentu oleh dosen Selain dia berupaya menguasai pelajaran dari pelajaran mata kuliah yang diberikan oleh dosen itu Kita pun berusaha untuk tidak menyinggung perasaannya Tidak membuat dia marah kepada kita Walaupun nilai ujian kita bagus, kalau dosennya keki kepada kita bisa tidak lulus Hati-hati dalam bersikap. Lihatlah bawahan ke atasan. Jangan sampai atasannya itu marah kepada dia. Kalau marah nanti karirnya bisa dihambat. Bisa diturunkan pangkatnya. Bisa dipecat dan yang seterusnya. Dia hati-hati dalam bersikap. Seringkali sikap bawahan ke atasan terkesan berlebih-lebihannya. Karena takut. Lihat juga umpamanya, apabila kita lewat di hutan, ada macan yang sedang tidur. Kita takut kalau dia bangun, maka langkah kita apa? Tertatih-tatih hati-hati jangan sampai dia terbangun. Terbangun sudah diterkam kita. Begitu juga rasa takut kita kepada Allah akan menyebabkan kita amat berhati-hati jangan sampai Allah murka kepada kita. Makanya orang itu akan menjaga diri dari dosa, dari maksiat, dari semua perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang murka dan azab Allah kepada dirinya. Roja, harapan yang besar kepada Allah untuk memperoleh rahmat, ampunan, menyebabkan kita selalu optimistis. Roja atau harapan yang kita miliki dalam beribadah kepada Allah. Akan menyebabkan kita optimis. Kita berbesar hati. Kita memiliki harapan. Allah itu ghafur rahim. Allah itu rahman. Allah itu amat amat menyayangi, mencintai makhluknya. Ini akan memberikan harapan yang besar. Bayangkan bila tiga hal tadi. Mahabba, khawf, dan roja digabung. Dan... Menyertai seluruh ibadah yang kita lakukan Ini akan melahirkan sebuah ibadah dengan kualitas terbaik Jadilah orang itu mukmin mu'ahid Jadi Wajib kita menyertakan ketiga-tiganya dalam ibadah yang kita lakukan Apapun bentuk ibadah tersebut Lalu Kenapa tadi dikatakan siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan cinta, dia zindib. Kalau hanya berdasarkan roja, dia murjiah. Kalau hanya berdasarkan khauf, dia murji, eh, khawarij. Penjelasan dari hal itu adalah bahwa Klaim atau pengakuan cinta kepada Allah. Tanpa rasa takut kepada Allah, tanpa berharap kepada Allah, tanpa merendahkan diri dan hati kepada Allah adalah pengakuan cinta yang palsu. Pengakuan cinta kepada Allah tanpa takut, tanpa harap, tanpa tunduk adalah pengakuan yang palsu. Dalam setiap cinta pasti ada takut. Coba ibu-ibu kan mencintai suami. Ada rasa takut enggak? Ada dong. Bagaimana kalau suami yang kita cintai marah? Bagaimana kalau suami yang kita cinta itu hilang kecintaannya kepada kita. Gak peduli lagi kepada kita. Melirik lagi wanita lain. Uh, takut. Gak takut Ibu. Takut banget. Jadi dalam setiap cinta pasti terkandung takut. Juga terkandung harapan. Harapannya apa? Dalam cinta ada harapan. Harapannya memperoleh timbal balik. Kecintaan yang timbal balik dari orang yang kita kasihi. Dari yang kita cintai. Mengharapkan perhatian. Mengharapkan kepedulian. Mengharapkan uh, ini dan itu dan seterusnya. Jadi, orang yang hanya cinta tanpa khawf, tanpa rojak. Gomba. Palsu, bohong. Tidak ada yang murni hanya cinta tanpa ada rasa takut dan tanpa ada rasa harap. Oleh karena itu kita melihat orang yang mengaku-ngaku hanya cinta kepada Allah. Ternyata mereka terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Kemudian... Ketika ditegur mereka berhujjah atau beralasan bahwa dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya itu merupakan iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa Nah, saya pernah menjelaskan irodah kauniyah kepada ibu-ibu masih ada yang hafal enggak? Apa irodah kauniyah teh bu? Takdir. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Irodah kan ada dua, irodah kauniyah dan irodah syariah. Kalau irodah syariah berupa syariat kalau irah syar'iyah belum tentu terjadi tapi pasti dicintai oleh Allah. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Kata mereka ini iradah kauniyah. Sebagaimana orang-orang musyrik dalam surah Al-An'am ayat 148. Mereka berkata, "Lausya Allah ma asyraqna wala Seandainya Allah menghendaki Maka kami tidak akan musrik juga bapak-bapak kami. Jadi musriknya kami ini sudah menjadi kehendak Allah. Makanya bu, tidak boleh kita berhujah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Tidak boleh. Kenapa sih kamu nyolong? Udah takdir sih. Nah, tidak boleh itu. Kenapa kamu gibah melulu, memang saya ditakdirkan oleh Allah untuk ghibah. Dan kalau enggak ditakdirkan enggak enggak akan gibah Itu enggak boleh berlindung di balik takdir untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Sebab inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka berkata, la Allah ma asyrakna wa la Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan musyrik. Juga bapak-bapak kami enggak akan musyrik. Jadi musyrik kami ini kehendak Allah juga imam kaum musyrikin yaitu iblis laknatullah alaih iblis dalam surah al hijr ayat 39 menyatakan rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum sirata mustaqirato qal mustaqim rabb ya allah bima di sini disebut bi sababiyah sebab Awaitan nih sebab engkau telah menyesatkan aku. Jadi iblis menyatakan dia sesat itu disesatkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah banyak orang yang mengklaim mencintai Allah lalu terjerumus ke dalam maksiat ketika ditegur ini sudah menjadi kehendak Allah. Tapi mahabbah, makna atau hakikat dari mahabbah adalah Selarasnya Perasaan hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Selarasnya perasaan hamba dengan Allah dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah meridai apa yang diridai oleh Allah membenci apa yang dibenci oleh Allah dan seperti itulah maksiat dibenci oleh Allah dia pun membencinya kufur Dibenci oleh Allah. Dia pun membencinya. Bid'ah. Dibenci oleh Allah. Dia pun membencinya. Ibadah, iman, amal soleh, dan sunnah adalah dicintai oleh Allah. Dia pun mencintai. Selaras. Jadi, wajib bagi setiap orang yang mengklaim dirinya mencintai Allah, maka kecintaannya kepada Allah pasti akan dibarengi dengan perasaan khauf dan rojah. Kalau mencintai Allah, dia harus membenci apa yang dibenci oleh Allah. Dia harus takut terhadap apa-apa yang memang Allah perintahkan harus kita takuti. Allah berfirman, "Kul ingin kum tuhhibun Allah, fatabiuni hubibku Allah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kamu. Jadi cara mencintai Allah yang benar adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena manusia yang paling mencintai Allah di alam jagat raya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang kecintaannya kepada Allah lebih besar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling cinta kepada Allah Rasulullah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaplikasikan rasa cintanya kepada Allah itu melalui seluruh perbuatannya. Semua yang beliau lakukanlah perwujudan rasa cinta beliau kepada Allah. Dalam hal sholat, dalam hal muamalah, dalam hal sikap ke istri, ke sahabat, ke, ke murid-muridnya, dalam hal jihadnya, sikapnya kepada musuhnya bagaimana. Seluruhnya itu merupakan perwujudan rasa cinta beliau kepada Allah. Dan itu adalah perwujudan cinta kepada Allah yang benar. Jadi kalau kita pun mengaku cinta kepada Allah, ikuti aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengikuti Rasulullah sallallahu berarti mengaplikasikan cinta kita kepada Allah dengan aplikasi yang benar. Maka barang siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam cintanya gomba dusta palsu bohong makanya berkata al-Imam syafii rahimahullah kata Imam Syafi'i idza ra'aytumur rajula yamshi 'alal mai au yatiru fil hawa falatussaddiquhu hatta Apabila kalian melihat seseorang yang mampu berjalan di atas air dan bisa terbang di udara kata orang sekarang mah sakti mandraguna Bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, maka jangan kamu benarkan dia, jangan kamu anggap benar orang itu sampai kamu mengetahui bahwa dia mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menjadi ukuran benar salahnya seseorang bukan kesaktiannya, tapi dilihat dari apa dia mengikuti sunnah Rasul apa enggak. Kalau mengikuti sunah rasul, walaupun nggak bisa terbang, nggak bisa jalan di atas air, di atas tanah juga harus dibopong umpamanya. Tapi kalau dia itu mengikuti sunah rasul, benarkan dia ikuti dia. Tapi sebaliknya, walaupun dia sakti mandraguna, nggak mempan senjata bisa terbang di atas air, eh, di atas awan, bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di atas bara api tanpa terbakar, bisa berjalan di atas tajamnya pedang tanpa terluka berguling-guling di atas eh, paku di atas beling yang tajam tidak terluka sedikit pun tidak lecet itu bukan ukuran benar tidaknya seseorang. Ibu saya pernah enggak menceriterakan bagaimana kisah seorang ulama Islam Ibnu Taimiyah yang ditantang adu kesaktian oleh seorang sufi? Sering saya ceritakan. Di sini belum. Rasanya di Radi Roja juga pernah. Ketika ada seorang sufi yang waktu itu tidak mempan dibakar, bu, kata Ibnu Taimiyyah itu setan. Datang itu orang sufi yang disebut setan. Kalau kamu yang benar, ayu, kita buktikan siapa diantara yang kita yang benar. Kalau uh, kalau kamu memang benar, kita adu tanding bakar, bukan bakar ayam. ya. Membakar diri masing-masing dengan api. Siapa yang terbakar dia salah dan sesat. Siapa yang tidak terbakar dialah yang benar dan lurus. Tantangannya ini dinyatakan saat terbuka sampai diajukan ke khalifah. Dan khalifah mendukung. bu. Diumumkan. Kita adakan perang tanding. Adu kesaktian dibakar dengan api. Dan ini menjadi ukuran kebenaran. Siapa yang terbakar berarti dia salah dan sesat. Siapa yang tidak terbakar berarti dia benar. Bayangkan coba. Ibn Taimiyah itu sampai beli cerita kan, itu Di dalam uh, majmul fatawa bab su kitabu sufiah bab uh, anak An sabandiyah. Sebab ini sufi anak sabandiyah. Eh batiniyah. Batiniyah, batiniyah itu rata-rata sakti-sakti. Orang-orang sufi seperti itu. Sampai beliau istiqoro, istiqoro, istiqoro, melakukan istiqoro, berdoa ke Allah. Akhirnya terima tantangan itu. Ayo kita adu kesaktian. Masing-masing kita dibakar. Waduh. Ini seru ibu cerita ini. Saya yang bacanya itu sampai tegang. Terbakar enggak Ibn Taymiyah? Terus saya ingat-ingat akhir kematian Ibn Taymiyah. Gimana? Oh ternyata enggak terbakar. Ibn Taymiyah meninggal di penjara dalam keadaan. Sujud bu dalam keadaan sholat di penjara. Oh kalau begitu saya yakinlah walaupun belum tamat bacanya waktu itu nggak akan terbakar deh. Ah pokoknya seru deh bu. Sampai pada hari hak bu orang-orang sudah mengumum sudah berkumpul di alun-alun mau menyaksikan perang tanding. Adu kesaktian bakar-bakaran. Maka, Ibnu Taimiyah rahimahullah, Sebelum, Adu bakar tersebut dilaksanakan, Beliau meminta syarat kepada khalifah, Dan syaratnya itu, Harus dipenuhi oleh, Kedua belah pihak. Apa syaratnya? Ibnu Taimiyah menyatakan, Syaratnya, masing-masing kita berdua yang akan dibakar ini tubuhnya harus diolesi dulu dengan asam cuka baru setelah itu dibakar Mendengar ini terkejutlah si Sufi dan khalifah menyanggupi itu menyetujui syarat itu iya harus dilumuri dulu dengan asam cuka Seketika itu juga Sufi menyatakan dia mundur dari pertandingan itu. Gak jadi deh. Mundur gak jadi. Nah ketika ditanya oleh murid-muridnya. Kenapa Syekhul Islam Ibn taimiyah rahimahullah mensyaratkan itu. Beliau menyatakan karena orang itu. Sebelumnya kenapa dia tidak bisa dibakar oleh api, dia melumuri terlebih dahulu tubuhnya dengan zat tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa dibakar. Dan zat itu akan luluh, akan terhapus dengan dilumuri cuka. Maka akan terbakar dia. Jadi dia tidak dibakar itu bukan karena sakti ternyata. Tapi karena zat yang dia lumurkan ke seluruh tubuhnya itu dan ketika murid-muridnya ditanya eh bertanya dari mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah tahu tentang hal itu padahal enggak menyelidiki itu beliau terdiam tidak menjawab kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ini termasuk salah satu karamah Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengetahui hal tersebut tanpa ada yang memberitahu wallahu aalam Nah, seperti itu bu. Ini saya ceritakan secara ringkas kegundahan hati Ibn Taimiyah ketika menjelang itu tidak saya ceritakan ibu. Parah itu yang seru-serunya itu. Jadi yang menjadi ukuran benar tidak seorang adalah lihat sunnah atau tidaknya dia, bukan sakti tidak, bukan bisa terbang, bisa jalan di atas air atau bukan hal-hal yang seperti itu. Itu kata al-imam as-shafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi bukti cinta seorang kepada Allah adalah mengikuti sunnah rasul salam dan inilah yang menjadi ukuran benar tidaknya orang itu. Ini yang pertama, mahabbah atau cinta. Kedua roja demikian juga hanya roja saja apabila roja itu terlepas uh, independen tidak disertai dengan khauf dan mahabbah. hanya berharap harapan yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang itu akan terdorong untuk berani melakukan kemaksiatan kepada Allah dan merasa aman dari makar Allah. Orang yang hanya memiliki rojak, memiliki harapan, dia akan berani berbuat maksiat. Karena yang ada dalam dirinya, dirinya hanya optimisme, hanya harapan, tidak ada takut, tidak ada cinta. Akhirnya dia merasa aman dari azab Allah. Merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari siksa dan murka Allah. Pada dalam surah Al-A'raf ayat 99, Allah menyatakan, فَلَا يَأْمَنُوا مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Al-Araf 99. Al-Araf adalah surah yang ke 7. Demikian juga khauf atau rasa takut. Rasa takut yang menyendiri saja tanpa khauf tanpa raja dan mahabbah yang dimiliki oleh seorang hamba bisa menyebabkan dia su'udzon kepada Allah. Terus putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran. Jadi rasa takut itu akan membuat seseorang suudan kepada Allah. Dan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Karena yang terbayang dalam benak dia hanyalah Allah itu maha keras siksanya. Allah itu maha dahsyat neraka yang terbayang itu begitu stres dia akhirnya putus asa doh dosa saya gede Allah itu maha dahsyat siksa. Allah berfirman dalam surah Yusuf 87 Inna hulayyay asumin ruhillahi illal kaum ya, illal kaumul kafirun. Semuanya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir dalam al-hijr 56 Allah menyatakan wa mayak nut min rahmati rabbi ilalbolun tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang sesat jadi aman dari makar Allah adalah kerugian. Putus asa dari rahmat Allah adalah kekufuran. Aman dari makar Allah adalah kerugian. Putus asa dari rahmat Allah adalah kekufuran. Dan pesimis dari karunia Allah adalah sesat. Besi misi rahmat Allah lah kesatan. Sedangkan ibadah kepada Allah. Wajib disertai dengan hub, khawf dan roja. Tauhid dan iman. Maka seorang hamba. oh, Sedangkan ibadah kepada Allah. Harus disertai hub, roja dan khawf khauf dan raja tauhid dan iman maka seorang hamba yang mukmin akan selalu berada di antara khauf dan raja Allah berfirman dalam surah Al Isra 57 Bu. Kata Allah ini tentang orang-orang mu'min: Wayarjuna rahmatahu waya khafuna adzabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Ini harap dan takut berpadu. Surah Az Zumar ayat 9. menyatakan amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmat orang mukmin adalah orang yang beribadah sepanjang malam sambil sujud dan berdiri karena takut akhirat dan mengharapkan rahmat Allah ada takut dan ada harapan. Takut akhirat mengharapkan rahmat Allah. Juga di dalam surah Al-Anbiya 90. Allah berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lamah Sesungguhnya mereka, para, para ahli surga ini, dulu ketika di dunia bersegera dalam kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami, rogoban warohaban. Dengan rogoban, rogoban itu penuh rasa harap, warohaban dan penuh rasa takut. Dengan harap-harap takut, bukan harap-harap cemas. Wakanulaha khashilana khashin, dan dulu mereka khusyuk kepada kami. Kadang-kadang rojak dan rumbahnya begitu kuat. Rojak dan rumbah itu sama, harapan, optimisme. Kadang-kadang rojak dan rumbahnya begitu kuat. Sehingga hampir-hampir kerinduannya terbang menuju kepada Allah. kadang-kadang rasa takut dan cemasnya begitu dominan sehingga dia tertunduk karena takutnya kepada Allah maka dia karena takut tadi kepada Allah berupaya selalu mencari keriduan Allah fokus menghadap kepada Allah Karena takut dari alamnya Selalu bersandar kepadanya Dan berlindung kepada Allah Dengan mengharapkan seluruh yang ada di sisinya Pokoknya bu, penggabungan antara tiga hal tadi luar biasa khauf, Mahabba, khabba, dan rojek Itulah poin pertama tentang penjelasan ibadah beserta unsur-unsurnya ya Bu. Kedua sekarang, rukun dan syarat ibadah. Mungkin ibu ada yang bertanya, apa sih perbedaan rukun dan syarat? seperti dalam salat ada rukun salat, ada syarat sahnya salat. Bedanya Bu, kalau rukun rukun itu bagian dari ibadah yang dirukuninya. Upa rukun salat itu bagian dari gerakan salat. Dan tidak harus dilakukan selama sholat. Seperti rukun sholat takbiratul ihram. Takbiratul ihram bagian dari sholat ya bu. Tapi hanya pada waktunya aja. Tidak ketika ruku, tidak takbiratul ihram. Ketika sujud, ketika duduk, enggak. Al-Fatihah itu rukun sholat. Al-Fatihah bagian dari sholat tapi hanya dilakukan pada waktunya aja yaitu pada waktu berdiri ketika ruku enggak perlu baca Fatihah ketika sujud ketika duduk ketika tahiyat Nah itu rukun rukun itu bagian dari ibadah tersebut dan hanya dilakukan pada waktunya Adapun syarat syarat itu tidak termasuk bagian dari ibadah itu dan harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Seperti syarat sahnya sholat. Ada tujuh bu, yang ditetapkan oleh para fukoha. Syarat yang pertama adalah muslim. Kalau orang kafir sholat tidak sah. Muslim ini bukan bagian dari ibadah sholat. Tapi harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Kalau di awal sholat dia Islam, di tengah-tengah murtad, batal sholatnya. Kedua, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini bukan bagian dari gerakan sholat, karena gerakan sholat dimulai dari takbir sampai salam. Tapi harus terpenuhi dari awal sholat sampai akhir. Kalau di, di awal sholat menghadap kiblat, di tengah-tengah ternyata Membelakangi kiblat, batal sholatnya. Ketiga, menutup aurat, bu. Menutup aurat bukan bagian dari gerakan sholat. Tapi harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Kalau di tengah-tengah ternyata merosot, batal. Keempat, sudah masuk waktu, bu. Kalau sebelum jam segini Sholat duhur gak sah sholat duhurnya Karena belum masuk waktu Kelima Harus suci dari najis Suci ini bukan Bagian dari gerakan sholat Tapi harus terpenuhi selama sholat Dari awal sampai akhir Kalau di tengah-tengah sholat tiba-tiba Ada anak diminta dipangku terus ngompol Batal sholat kita ada najis. Kenam, suci dari hadas. Di awal-awal, suci di tengah-tengah, batal. Batal juga sholat kita. Kenam ya? Nah, ketujuh, sebagian ulama menyatakan niat. Nah, itu per, jadi syarat itu bukan bagian dari ibadah itu, tapi harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Kalau rukun bagian dari ibadah itu tetapi tidak harus dari awal sampai akhir, tapi hanya pada waktu-waktunya saja. Itu perbedaan rukun dengan syarat. Nah, sekarang rukun dan syarat ibadah. Para ulama menyamakan rukun ibadah dan syarat ibadah itu adalah itu-itu juga. Makanya di sini sebutkan lil ibadati salah satu arkan aushurut ibadah punya tiga rukun atau punya tiga syarat rukun dan sekaligus syarat yang pertama adalah sidqul azimah benarnya tekad benar dalam arti kuat dua ikhlas tiga mutaba'atul rasul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adapun syarat yang pertama yaitu sidqul azimah ini syarat lahir dan terjadinya ibadah Sebab kalau tidak ada tekad yang kuat, ibadah tidak akan jadi, Bu. Cuma keinginan, aduh, saya ingin ibadah, cuma malas, ah, udah aja gitu. Tidak kuat tekadnya, tidak bulat alias gepeng. Maka tidak akan terjadi ibadah itu. Adapun dua syarat yang berikutnya ini dua syarat diterimanya ibadah yaitu ikhlas dan mutabaah. Apa mutabaah teh Bu? Mengikuti ittiba, mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat terakhir itu adalah dua syarat diterima ibadah. Syarat yang pertama syarat lahirnya ibadah. Kalau Syekh Salim bin Id al-Hilali Bu menambah atau merinci Sidqul Azimah dengan dua rincian. Sidqul Azimah itu pertama harus al-akhdhu bil quwwah. Al-akhdhu bil quwwah itu melaksanakan ibadahnya dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan, bukan ala kadarnya. Yang kedua, al-musa ro'ah. Al-musa ro'ah itu bersegera dalam melakukan ibadah, tidak ditunda-tunda, tidak dinanti-nanti, tidak diakhir-akhirkan. Ayat tentang dua hal ini banyak. Kata Allah dalam Al-Quran, Yahya Yahya Khudil Kitab Bilquah. Hei ya ambil kitab ini dengan sepenuh kekuatan. Maksudnya dengan kesepenuh kesungguh-sungguhan. Mengambil kitab, artinya mengamalkan kitab itu. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ambil apa-apa yang kami berikan kepada kamu dengan sepenuh kekuatan. Apa-apa yang kami berikan kepada kamu adalah Al-Quran mengambil Al-Qur'an artinya melaksanakan isi Al-Qur'an dengan sepenuh kekuatan maksudnya dengan sepenuh kesungguh-sungguhan tidak asal-asalan tidak ala kadarnya kedua musyawarah bersegera bu tidak ditunda-tunda Allah menyatakan wasariung ilamfiratimirrobikum wajanatin bersegeralah kamu menuju Ampunan Allah dan menuju surga. Menuju ampunan Allah dan menuju surga itu ibadah dan amal soleh. Bersegeralah kamu dalam melakukan amal soleh. Dalam melakukan ibadah. Nah inilah rincian dari sidhkul azimah. Jadi sidhkul azimah ada dua bu. Yang pertama apa tadi? Melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua. Bersegera Tidak ditunda Tidak dinanti-nanti Kita terangkan Poin yang pertama Sidqul azimah Sidqul azimati Wahwa Ayyabzulal alamdu juhdahu Fi imtithali ma amarallahu Bi wajtina bima nahallahu Anhu Wal istidadu lil liqa'i Allahi wa tarkil 'izi wa tarkat takasul an ta'atillah wa imsakin nafs bi jamit taqwa an maharamilah wa tardi shaytani anhu bil mudawana mati ala dhikri azimah artinya seorang hamba mengerahkan segenap kemampuan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah mengerahkan segenap kemampuan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Serta mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Tidak bersikap lemah. Tidak malas. Dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan. Dan. Menahan diri dengan kendali takwa Dari apa yang diharamkan oleh Allah hmm. Dan menahan diri Ulangi, ulangi, ulangi Dari mana? Ulangi ya Ulangi dari awal sidkul azimah adalah seorang hamba mengerahkan Segenap kemampuan Dirinya dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Tidak bersikap lemah, tidak malas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan menahan diri dengan kendali takwa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah menahan diri dengan kendali takwa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah serta mengusir setan dari dalam jiwa dengan mendawamkan zikir. Tahu mendawamkan ya, Bu? Membiasakan Mengusir setan dari dalam jiwa dengan mendawamkan atau membiasakan zikrullah. Serta istiqamah di atas semua itu semampu mungkin. Inilah sidukul azimah. Sidukul azimah meliputi mengerahkan segenap kemampuan. Mendawamkan zikrullah dan istiqamah di atas semua itu. Semampu mungkin. Semampu mungkin. Jadi Sidgul Azimah. Mencakup pengerahan seluruh kemampuan diri. Dalam melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan. Mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Tidak lemah, tidak malas dalam mentaati Allah. Dan menahan diri dengan kendali takwa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mengusir setan dengan zikir dan istiqomah di atas semua itu. Kadang orang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya tapi sementara setelah itu larut lagi, malas lagi gitu. Tidak istiqomah. Kadang zikir sampai hati tenang, tentram, tidak tergoda oleh setan, nanti lalai lagi. Berarti tidak istiqomah. Ini yang disebut sidqul azimah. Allah berfirman dalam Al Qur'an surah Al Ahzab 23 kata Allah min mu'minina rijalun sod sodakuma ahadulloha alaih di kalangan orang-orang mu'min ada beberapa orang laki-laki yang membuka tetapkan kebenaran janji mereka kepada Allah. Juga dalam At-Taubah 119 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin." Hai hey, orang-orang yang beriman, takutlah, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar benar antara ucapan dan perbuatan Konsekuen. Dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 Allah berfirman Alif Lam Mim Ahasibannasu ayy ahasibannasu ayutsraku ayaqulu amanna wahum la yuftanu wa laqad min qablihim Fala yaela man Allahu aladin suduk, walayaela man alkathibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum diuji dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta. Dalam salah satu hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda: Al mukminul kawiyu, khairun wa ahabbu Ila Allahi minal mu'mini al-da'ifi wa fi kullin khayrun. Ihris ala ma yanfa'u. wasta'in sta'in billah. Wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un. Fala ta'qul law an fa'atu kada wa kada. Wa Qul qadarullah wa mashafaa. Fainn lau tafthu amal syaitan. Kata Nabi, saw. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan di dalam kedua-duanya ada kebaikan. Mukmin yang lemah ada kebaikan, apalagi mukmin yang Ihris ala mayanfauk bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih apa yang manfaat bagimu. Untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wassain billah dan minta pertolonganlah kepada Allah wala ta'jiz dan janganlah kamu bersikap lemah. Wa in asobaka syai'un dan kalau kamu ditimpa suatu musibah maka jangan kamu berkata seandainya tadi saya berbuat begini maka pasti akan jadi begini. Ya, boleh tuh. mengatakan seandainya. Seandainya tadi saya begini maka pasti akan begitu. Umpamanya ya. Ibu-ibu tuh mau ngaji ke sini tapi malas eh Ada apa nih malas akhirnya disamper sama temannya Ayulah jangan jangan malas-malas kita ngaji aja Hayu atuh eh pas di jalan lagi jalan keserempet bajai Lalu kata ibu coba seandainya tadi kita enggak jadi pergi maka enggak akan keserempet bajai itu nggak boleh bu berkata begitu. Tapi katakanlah qadarullah wa mashaaful oh ini takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi gitu. Jadi musibah apapun yang kita alami jangan digugat. Aduh, coba seandainya tadi kita begini gini nggak akan kejadian deh kayak gini nggak boleh. Tapi harus kata-katakan qadarullah wa mashaaful ini takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa'inna lau taftahu amalah syaiton karena perkataan seandainya membuka amalan syaitan. Jadi tidak boleh kita mengatakan seandainya. Apakah ini mutlak? Tidak. Jadi bu, kalau enggak salah pernah ya. Saya jelaskan ya. Di sini bu, pernah ya. Ah, ya sudah kalau begitu tidak perlu saya ulang lagi. Jadi ibu ini adalah sidkul azimah. Benar dalam hal tekad kuat, kokoh sungguh-sungguh tidak malas, tidak e, bersikap lemah, sehingga karena semangat yang tinggi, karena tekad yang bulat maka lahirlah ibadah itu. Inilah. Rukun, ibadah yang pertama atau syarat yang pertama. Insya Allah syarat kedua dan ketiga kita akan lanjutkan bulan depan. Bu. Eh ya, Rabu depan. Tadubu depan, Insya Allah. Masih bulan ini juga ya. Rabu yang akan datang, Insya Allah. Sekarang cukup sampai di sini. Dan kita beralih ke tanya jawab. Sebelum. Sebelum kita mulai menjawab pertanyaan yang sudah masuk Sambil juga ibu-ibu menulis pertanyaan Ada beberapa pengumuman dulu ibu ya Yang pertama eh, Ikhwan di Bandung yang menjadi panitia pembebasan tanah wakaf Sudah menerima banyak sumbangan mencapai 200 jutaan dan sudah dibelikan sebanyak 2.000 meter dan mudah-mudahan kita segera membangun yang 2.000 meter di ini dulu untuk tahun 2024. Di antara sumbangan itu, alhamdulillah diterima dari jamaah di sini. Tapi kita akan terus memperluas pembebasan tanah ini dan masih membutuhkan banyak bantuan dari manapun. Oleh karena itu, kami mengetuk. Pintu hati ibu-ibu Dengan ketukan yang lembut Dan menyentuh Sehingga tergerak untuk Menyisihkan sebagian rizki Yang Allah titipkan kepada ibu-ibu Untuk membantu Pembebasan tanah wakaf Di selat caw Itu yang pertama bisa nanti dikoordinir oleh Ibu Ria, bisa juga menghubungi saya langsung lewat SMS atau telepon, bisa langsung transfer, bisa dikoordinir oleh Ibu Ria di sini. Ini yang pertama. Kedua, Bu, sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha kalau enggak salah tanggal 8 ya, 8 Desember Idul Adha. Bagi ibu-ibu yang mau menitipkan hewan kurban untuk disembelih di Selarcau dipersilakan untuk menghubungi saya, sebab desa selat Selacau adalah desa yang umumnya, masyarakat yang tinggal di sana adalah masyarakat yang kurang mampu jadi apabila ibu-ibu mau menitipkan, bisa dihubungi saya, bisa langsung mengirimkan kambingnya ke sana, atau sapinya atau kalau ribet bisa menitipkan uangnya nanti dibelikan di sana bila ibu-ibu meminta laporan berupa foto atau kami apa eh, video, bisa nanti kita akan shoot atau akan foto untuk diberikan kepada ibu sebagai laporan bagi yang mengamanatkan. Ya, sekian pengumuman dan kita akan kembali ke pertanyaan. Apa beda hukum sunnah dengan sunnah sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi? Sunnah, bu, dipakai di beberapa disiplin ilmu, cabang ilmu. Di dalam ilmu hadis ada kata-kata sunnah. Sunnah menurut ilmu hadis adalah kullu ma ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan atau fi'lan atau taqriran. Dalam ilmu hadis sunnah artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi, itu sunnah. Di dalam ilmu fikih juga digunakan kata-kata sunnah tapi maknanya beda dalam ilmu fikih sunnah itu adalah ma yutha bufa ilhuu wala tarikuhu. Sunnah adalah amalan yang apabila dilaksanakan diberi pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi beda pengertian sunnah menurut ilmu hadis dengan menurut ilmu fiqih walaupun istilahnya sama, pengertiannya sama. Eh, pengertiannya beda. Dalam ilmu akidah beda lagi, Bu. Sunnah adalah syariat secara keseluruhan. Baik menyangkut akidah, ibadah, muamalah, akhlak atau seluruhnya. Makanya Ibnu Umar menyatakan man sunnah faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sunnah, dia telah kafir Karena sunnah yang dimaksud di sana adalah syariat Islam Secara keseluruhan Nah, itu perbedaan sunnah berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing Jadi kalau kita mengatakan Sunnah ini Sunnah dan seterusnya kita harus perjelas Sunnah menurut pengertian disiplin ilmu yang mana umpamanya Saum Senin Kamis hukumnya Sunnah. Oh berarti itu adalah Sunnah menurut ilmu fikih. Umpamanya apakah memakai gamis bagi laki-laki itu adalah ada Sunnahnya? Oh berarti sunnah yang dimaksud di sini adalah contoh dari nabi berarti sunnah menurut ilmu hadis sesuatu yang disandarkan kepada nabi baik ucapan perbuatan ataupun ketetapan Kalau umpamanya sunnahnya seorang mukmin berkeyakinan Al-Qur'an itu kalamullah Bukan makhluk Oh itu berarti sunnah menurut ilmu akidah Jadi itulah perbedaan Lafad sunnah Kalau ikut lembaga rohis Berarti kita turut mendukung IM Jadi sekarang bagaimana hukumnya? Eh jangan ikut Ikutnya berarti kita ta'awun Ta'awun kerjasama Di dalam dosa Itu tidak boleh Kalau kita tidak ikut lembaga dakwah fakultas, siapa yang bertugas menyebarkan kebaikan Islam apalagi di kampus-kampus seperti FISIF, FIB, dan seterusnya? Ya kita bikin sendiri tanpa harus ada lembaga resmi juga yuk kita kajian atau boleh bikin umpamanya lembaga tertentu. Bisa. Bagaimana hukumnya merekam acara roja untuk sendiri dan bagaimana mengkopi buku buku roman Abu oh, ke teman tapi sudah izin dan bagaimana dengan pengarang pencetaknya berdoka, berdosa kah saya Ya biasanya Bu setiap kaset atau CD baik dalam format MP3 maupun dalam format Sidi itu ada Produsernya Produsernya itu Sudah mengeluarkan uang Untuk merekam, mencetak Menyebarkan, mengiklankan Dan seterusnya Makanya mereka punya hak cipta Dan hak cipta itu hak mereka Dari sisi Ustad Yang memberikan ceramah Di Sidi tersebut Ustad manapun sudah membebaskan silakan untuk dakwah disebarkan tanpa harus dijual. Jadi keustadnya tidak perlu minta izin atau bolehlah minta izin tapi saya yakin pasti diizinkan. Tapi kalau semua orang nanti mengcopy walaupun untuk sendiri ya, walaupun untuk sendiri. Tapi semua orang mengcopy untuk dirinya sendiri akhirnya tidak ada yang beli. Akhirnya bangkrut, akhirnya gak, gak akan lagi orang itu, produser tadi, mencetak lagi VCD-VCD lain. Akhirnya dakwah lewat CD-VCD mati di sana. Oleh karena itu, kalau di dalam label dari VCD itu tercatat, tidak boleh meng-coffee, memperbanyak, baik sendiri ataupun untuk dibisniskan, kita jangan. Usahakan minta izin dulu kepada orang yang... Memiliki hak cipta Tadi Kalau dari Radio Roja, coba minta izin Ke Radio Roja, boleh gak direkam Untuk diri sendiri, gitu Kalau saya sendiri, Bu, seluruh Dakwah saya, baik Dalam bentuk VCD eh, Ataupun MP3, boleh-boleh saja Tanpa harus Minta izin pun boleh, tetapi Yang kedua juga harus Bilang kepada orang yang punya Hak cipta terhadap kaset dan VCD saya. Itu aja. Kalau ke saya enggak perlu minta izin, silakan, tapi minta izinlah kepada produser yang mencetak. Itu. Tentang bergaul antara laki-laki yang belum ngaji dengan yang sudah Apakah boleh menyesuaikan dengan konteks? Oh maksudnya kalau dengan yang suka ngaji kita menjaga diri Tidak bersalaman, tidak berkholwat Tapi kalau dengan laki-laki yang tidak ngaji Oh bersalaman, ber bergandengan, jadi gitu Maka itu tidak boleh Bu, sebab hukum ini berlaku umum baik kepada laki-laki yang sudah ngaji ataupun yang belum ngaji. Sebab kemaksiatan yang terjadi juga sama kepada laki-laki yang sudah ngaji dengan yang belum ngaji juga sama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Tentang karakter seseorang, salahkah, ini lucu Bu pertanyaannya, Ibu dengar jangan ngobrol tentang karakter seseorang salahkah jika saya punya sifat ribut dan lucu? tergantung bu kalau ributnya lagi ngaji seperti sekarang nggak boleh, melucunya lagi ngaji nggak boleh, lucu dan ribut kalau pada waktunya dengan cara yang benar boleh, nggak apa-apa. Nabi saw juga sering bercanda. Kadang-kadang bercandanya itu menurut menurut ukuran kita, keterlaluan menurut ukuran kita. Seperti umpamanya ada seorang nenek-nenek datang. Ya Rasulullah, nanti saya ke surga apa ke neraka. Kata Nabi, di surga tuh gak ada nenek-nenek bu. Nah akhirnya nenek-nenek itu nangis. Sebab dia salah paham, oh kalau di surga gak ada nenek-nenek berarti dia ke neraka gitu kan. Nangis, sampai nangis bayangkan kata nabi engkau nanti di surga akan jadi muda kembali baru ketawa nah seperti itu terus ada seorang wanita datang wahai rasulullah engkau kenal enggak kepada suamiku kata nabi oh suamimu yang yang matanya itu ada ada putihnya ya istrinya kaget lalu pulang ke suaminya dilihat mata suaminya Suaminya aneh Kenapa kamu lihat-lihat mata saya Sebab kata Rasulullah Di mata kamu itu ada putih-putihnya Kata suami, Ya iya setiap mata ada putihnya Nah akhirnya Tahu bahwa Rasulullah SAW Bercanda Boleh lucu asal Lucunya lucu yang lucu Bukan lucu yang menyebalkan Jadi kalau pada waktunya Dan Dengan cara yang bagus itu boleh Tapi kalau ributnya Bukan pada waktunya Seperti sekarang masih ngaji Sudah ribut ibu-ibu Maka itu gak boleh Gak didengar ya Jadi begitu ibu Engkau bertanya pas dijawab gak didengar Ibu maaf Bagaimana hukumnya ahwat Yang setelah sholat Menyemprotkan kolon saat masih di masjid sejenis parfum ya ibu-ibu jangan pakai parfum kalau ke masjid ya seadanya aja adakah senjata ampuh yang mudah kita ingat untuk melawan ketika syaitan atau hawa nafsu sedang menggoda kita untuk maksiat ada bu dzikir kepada Allah istighfar taawud kepada Allah Subhanahu Wa ingat kepada Allah itu senjata ampuh bagaimana dengan puasa Arafah dan Idul Adha jika satu Dhul Hijjah di Indonesia tidak sama dengan di Saudi kita ikut yang satu Dhul Hijjah Indonesia Bu, ya. jadi sembilan Dhul Hijjahnya Menurut kalender Indonesia Bukan kalender Saudi Iya Iya Waktunya Bukan aktivitasnya Dan memang Saudi Pasti lebih dahulu dari kita Karena kalau apa Kalender Hijriah itu berdasarkan Perputaran bulan Bukan matahari dan bulan Perputar arah putarannya bertolak belakang dengan matahari dan pasti Saudi lebih dahulu daripada kita dengan perbedaan kira-kira 19 jam atau 20 jam. Dan itu hampir sehari. Sehingga tidak mustahil, ya tidak mustahil berbeda sehari antara kita dengan Saudi. jika suami mendapat ONH dari muhsinin untuk dua orang, bolehkah istri mempengaruhi agar suami mengajak istri, bukan yang lain dalam rangka tamak akan akhirat, boleh pak, daripada ngajak yang lain udah aja sama saya lah, saya kan istrinya gitu, boleh, tentu saja bagus Bag oh iya kalau ibunya belum bagi suami prioritas ibunya. Pertama, ibunya ee, menghajikan ibunya itu pahalanya besar luar biasa. Yang kedua, mungkin ibunya sudah tua, belum tentu ada kesempatan lagi. Kalau istrinya mungkin masih muda, masih banyak kesempatan. Dibolehkan ibunya ya. Dan istri kalau suaminya mengajak ibunya dulu, istrinya nanti jangan ngambek, jangan manyun. Harus didukung, iya apalah saya masih banyak kesempatan insol ibu aja dulu ibu belum tentu besok lusa masih ada gitu harus didukung malah didukung karena suami melakukan amal soleh birrul walidain didukung jangan dihalang-halangi apalagi dimusuhi pokoknya kalau jadi natep ibu saya kabur wah udah bahaya itu Bagaimana menasihati suami yang melarang istri datang ke kajian Ustadz Fulan? Dikarenakan istri Ustadz tersebut pernah menawarkan untuk jadi istri ketiga Ustadz tersebut. Jadi suami masih cemburu. <laughs> Karena istri Ustadz itu pernah menawarkan untuk jadi istri ketiga Ustadz tersebut. Dan suami masih cemburu. Ya bilang aja, cemburu itu... Tidak boleh diikuti, apalagi cemburu menghalangi orang untuk melakukan amal soleh, dan itu dosa. Menghalangi orang untuk beribadah dan amal soleh itu menghalangi orang dari jalan Allah, dan itu tidak boleh, gitu aja. Jika orang tua memaksa anak untuk ngaji atau pakai jilbab, dan si anak melakukannya dengan terpaksa. Apakah hal ini tidak akan mendatangkan madhorat yang lebih besar? Ia ini si anak beramal karena orang tua bukan karena Allah. Tapi itu meminimalisir madhorat. Memperkecil. Kalau dibiarkan tidak pakai jilbab, madhoratnya lebih besar. Dosa kebanyak pihak. Si orang tua dosa, anak itu dosa. Orang lain laki-laki yang melihat juga bisa berdosa. Jadi dosanya lebih atau madaratnya lebih besar. Kalau dia dipaksa memakai jilbab, dia memakai jilbab tapi tidak berpahala. Tapi tidak akan membuat orang tuanya dosa, tidak membuat orang lain laki-laki juga dosa karena melihat auratnya. Jadi ada madarat tapi madaratnya jauh lebih kecil daripada dia dibiarkan tidak berjilbab. Ya ibu sekarang sudah setengah 12, walaupun pertanyaan masih banyak, tapi karena waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita akan jumpa Rabu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiku rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.